Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli lahdzatin abada adadani'amillahi wa ifdalihi Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dumati wahmi. waftah lana abwa birahmatik wanshur alina. hikmatak Ya Arhaman rahimin, -ra Allahumma inna nas'aluka faham al-Nabiyyin, wa hifad al-Mursalin, wa ilham al-Malaikat al-Muqarrabin. Allahumma agnina bil ilmi, wa zayyanna bil-hilmih, wa akrimna bil-taqwa, wa jammilna bil-afiyah. Ya Arhaman rahimin, -ra Rabbana atina min ladunka rahmah, wa alimna min ladunka ilma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa ala asyrafil anbiya'il mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi قال المعالف رحمه الله تعالى نفعنا به وعلمه في الدارين آمين يا ابنية نقلت الصخرة نقلت الصخرة واحملت الحديد فلم أرى شيئا أثقل من الدين وقلت الطيبات وعنقت الحسان Fa lam arshay'an aladza min alafiyah wa zutta jami' almararat fa lam arshay'an amra min al ihtiyaj Ini adalah sebuah pepatah yang sangat baik kata mutiara yang sangat bermanfaat bagi keduniaan kita di mana kata Sayyidina Luqman al Hakim Wahai anakku Jika engkau membawa batu besar. as itu batu yang besar. Jika engkau membawa batu yang besar. Atau engkau membawa besi yang sangat berat. Aku tidak melihat sesuatu yang lebih berat daripada orang itu berhutang. Jadi lebih baik. Membawa batu yang berat. Membawa besi yang berat. Ketimbang kita harus ber berhutang. Jadi. Ini adalah suatu nasihat bagi kita semuanya karena kalau sudah kita itu berhutang, mau tidak mau kita itu akan diatur oleh orang yang memberikan hutang kita. Itu kerugian kita di dunia. Nanti setiap kali kita ketemu sama orang yang menghutangi kita pasti kita enggak enak. Kalau bisa jangan ketemu deh gitu. Apalagi sudah lewat waktunya. Takut di ditagih. Itu di dunia. Lain lagi kalau Sompama dia itu Akan ber, Berbuat sesuatu Tindakan yang sesukanya Kepada kita Dikarenakan kita punya hutang kepada dia Maka kita tidak bisa menampiknya Dia bergibah misalnya Kita punya hutang Kepada dia, mau tidak mau kita Mengiyakannya berani Karena kita punya hutang kepadanya Itu diantara Kerugian-kerugian yang akan kita dapatkan Akibat hutang sudah itu kita memikirkan, terus memikirkan sampai kapan saya bisa membayar hutang. Memikirkan kalau jalan, suatu jalan, jangan-jangan nanti ketemu sama dia. Jadi cari jalan yang lain. Setiap saat selalu kepikiran, kepikiran. Ah, Memikirkan suatu pikiran, itu adalah penyebab utama penyakit. Nah, Jadi kalau mau, mau cepat tua mukanya, mau cepat mati orangnya, ya banyak utang. Insya Allah dijamin sukses. Nah, jadi kalau gak mau cepat mati, gak mau cepat tua mukanya, gak mau cepat banyak ubannya, jangan banyak utang. Itu kerugian di dunia. Lain lagi di akhirat, seperti saya selalu jelaskan, jangan sampai kita meninggal punya hutang. Kenapa? Akibatnya sangat buruk. Karena orang yang punya hutang jikalau dia meninggal dunia walaupun dalam keadaan syahid pun dia tetap tidak akan mendapatkan janji Allah kepadanya dan kalau dia meninggal dalam keadaan mempunyai pun hutang maka di kuburnya itu dia akan dibakar. Sampai kapan? Sampai disaur atau dibayar hutangnya atau sampai hari kebangkitan nanti. Jadi kalau punya hutang catat baik-baik. Pesankan, wasiatkan Letakkan di dalam dompet Karena biasanya kalau orang meninggal itu Pasti pertama kali yang dibuka Dompetnya Jadi supaya jangan sampai kita itu Ada utang yang belum terbayarkan di dunia ini Jangan deh Karena orang kalau hutang Kemudian meninggal dunia Sebelum dia itu membayar hutangnya Maka Dia tidak akan mendapatkan syafatnya Nabi Muhammad SAW Seperti diberikan Nabi SAW itu sudah mau melaksanakan sholat jenazah dengan permintaan salah satu sahabatnya terhadap sahabat yang sudah meninggal dunia. Nabi sudah berada di depannya jenazah itu. Sudah tinggal akan menyolatinya. Tapi tiba-tiba Nabi SAW bertanya, apakah dia punya hutang? Gali ya Rasulullah. Berapa? Empat dirham. Empat dirham itu sekitar 128 ribu. Apa jawaban Nabi? Kalau begitu sholatilah temanmu ini. Nabi Rasul tidak bersedia untuk menyalatinya, sehingga para ulama berkata kenapa Nabi Rasul tidak bersedia menyalatinya? Karena kalau orang disolat oleh Nabi pasti akan mendapatkan syafaat Nabi pasti. Nah, masalahnya kalau orang punya tang dia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Makanya Nabi menolak untuk menyalatinya. Sampai kemudian Imam Ali dan sahabat Saad bin Abi Wakas keduanya itu menjamin hutangnya itu akan dibayar oleh keduanya. <tuh> Barulah. Nabi SAW itu mau melaksanakan sholat terhadap sahabat itu. Tapi lihat bagaimana perhatian Nabi kepada pembayaran hutang setelahnya. Pada sore harinya bertemu dengan Imam Ali tanyakan, Gali ya Ali sudah kau bayar hutangnya? Gali belum. Cepat bayarkan hutangnya. Malam hari bertemu lagi ditanya lagi. Sudah kau bayarkan hutangnya? Belum. Cepat kau bayarkan hutangnya. Keesokan harinya ditemui lagi Imam Ali ditanya. Sudah kau bayarkan hutangnya? Gali belum. Cepat bayarkan hutangnya. Sampai ke sore harinya hari kedua itu baru terbayarkan hutangnya. Baru ketika bertemu dengan Imam Ali tanya lagi. Sudah kau bayarkan hutangnya? Gal iya Rasulullah sudah aku bayarkan hutangnya. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Sekarang aku melihat apinya itu yang membakar mulai semenjak kemarin sudah padam. Jadi artinya apa? Kalau kita itu meninggal dunia masih punya hutang. Maka kita jenazahnya itu akan dibakar oleh, oleh Allah Ta'ala. Sampai kapan? Sampai dibayar hutangnya. Jangan tergantung kepada anak-anak. Oleh karenanya jangan ditunda-tunda pembayaran hutang. Hu, kalau sudah waktunya ya bayar. Gak bisa bayar ya utang lagi gitu loh. Jadi gali lubang tutup. Lebih baik nah, daripada nggak dipercayai sama orang. Jadi kalau sudah waktunya ya bayar sudah bayar. Nah, kemudian kalau semua dia nggak punya uang dia utang dulu daripada Sampai dia itu melewati waktunya. gitu. Nah, jadi pernah. Nabi kita Muhammad SAW. Didatangi oleh seorang Yahudi. Yang bernama. Zaid bin Sainah. Dia salah satu ulama Yahudi. Di mana suatu waktu Nabi SAW. Baru saja. Selesai melaksanakan sholat. Ketika tiba. Datang ini Yahudi. Menerobos masuk. Melewati sof-sofnya para sahabat. Kemudian tanpa ada sebab musabab sebelumnya dipegang. Kerahnya Nabi Muhammad SAW. Ditariknya dengan keras. Lalu Nabi Muhammad SAW dikatakan, dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bayarlah hutangmu. Secepatnya. Aku melihat engkau ini dan orang-orang Bani Hashim ini. Suka menunda-nunda pemberah hutang. Seorang Umar begitu melihat Nabi Muhammad SAW digoncang begitu. Ditarik kerahnya dengan kasar seperti itu. Maka dia langsung mengunuskan pedangnya. Dan dia minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk memenggal kepalanya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kau, Tidak. Jangan kau lakukan itu, Wahai Umar. Aku ada masalah sama dia memang. Aku yang berhutang pada dia. Salahku, aku berhutang pada dia. Seharusnya kau katakan kepadanya. Jadilah orang yang baik di dalam menagih hutangmu. Dan kau katakan kepadaku. Jadilah engkau adalah orang yang menepati pembayaran hutang pada waktu. Waktunya. Coba lihat bagaimana Nabi kita. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah itu. Di saat itu lukulah. Setelah mendengar jawaban Nabi SAW semacam itu. Maka langsung Zaid bin Sainah itu mengulurkan tangannya dalam Islam. Lalu dia mengatakan kepada Allah. Aku ini tahu tentang sifat-sifat kenabianmu itu dari kitab Zabur. Semuanya disebutkan. Dan aku sudah membuktikannya bahwa sifat-sifat itu ada pada dirimu. Tinggal satu sifat saja. Itu, dimana jika seumpama seseorang itu bertemu denganmu, dengan kebodohannya, maka engkau akan menghadapinya dengan kesabaranmu. Tambah bodoh orang itu, tambah sabar kamu. Dan aku sekarang ini sudah membuktikannya. Saudarkan tanganmu, aku akan ma ma masuk ke dalam Islam. Hmm. Dan utangmu kepada aku itu, aku saudarkan kau kepada kaum muslimin. Nah, jadi nah itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi itu punya hutang. Memang kalau terpaksa enggak apa-apa hutang. Kalau enggak terpaksa jangan. Jadi artinya apa? Terpaksa itu artinya sudah enggak ada jalan lain. Dia berusaha mungkin lagi. Baru kemudian hutang. Kenapa? Kalau masih bisa berusaha seperti tadi dikatakan Sayyidina Luqman Al-Hakim, lebih baik membawa batu yang besar, berat kan? Atau membawa besi yang sangat berat, sangat Menanggung beban yang sangat berat. Melelahkan. Memakan energi. Itu lebih baik daripada kamu punya utang. Itu maksudnya. Kemudian nasihat yang kedua katanya. Akal tataibat. Kamu makan makanan yang enak. Wa anak talhisan. Kamu meluk wanita-wanita yang cantik. Aku tidak berpendapat. Tidak ada yang lebih baik. Daripada seh sehat sehat. Kamu makan makanan yang enak, kamu rasakan itu kan nikmat, lezat sekali kan? Kamu meluk seorang wanita yang cantik, lezat sekali kan? Iya, tapi ada yang lebih lezat daripada itu semuanya. Apa itu? Nikmat sehat. Sehat itu lebih lezat daripada makanan yang enak. Lebih lezat daripada mempunyai istri yang cantik. Buktinya, buktinya kalau seorang kita lagi sakit, makan yang paling enak pun terasa tidak enak ait jadinya walaupun kita punya isi yang cantik kalau kita lagi sakit hanya memandang nikmat ya enggak nikmat gitar nah, jadi berarti apa yang lebih nikmat daripada keduanya itu adalah nikmat saya nah, jadi nikmat saya itu adalah nikmat yang paling yang paling utama makanya kata nabi saw jika ada seseorang pada suatu hari dia mendapatkan naungan dari dari panasnya matahari. Dia mendapatkan dirinya dalam keadaan sehat. Dan dia mendapatkan untuk hari itu dia bisa makan. Ada makanan untuk hari itu. Berarti seakan-akan baginya dunia dan segala isinya itu diperuntukkan untuknya. Coba lihat. Harusnya kita semacam itu. Makanya kan tadi dikatakan jangan berhutang kalau tidak terpaksa. Artinya terpaksa apa? Kalau tidak lebih dari yang tadi itu disebutkan. Yang dia masih punya naungan, untuk bernaung dari panasnya matahari, gal masih punya. Satu. Sehat badan kamu, gal iya sehat. Dua. Ada makanan yang kamu makan untuk hari ini, gal ada, ya sudah, enggak usah hutang. Gitu loh maksudnya. Tapi kalau kamu sakit, mau ke dokter gak punya uang, hutang. Mau makan gak ada dimakan, hutang. Terpaksa sudah. Mau bernaung di mana, gak ada naungan, pohon pun gak ada semua, misalnya gitu. Ya hutang, gitu Nah, jadi itu artinya Jadi kalau tidak terpaksa itu jangan berhutang Kalau terpaksa silahkan berhutang nah, Tapi nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada kita itu Melebihi daripada nikmatnya mobil yang mewah Melebihi daripada nikmatnya rumah yang mewah Itu adalah nikmat sehat Buktinya walaupun kita punya mobil mewah Walaupun kita punya rumah mewah Tapi kalau kita dalam keadaan sakit Pasti kita tidak akan menikmatinya Kamu pernah dengar yang namanya Insinyur Ciputra, yang punya Dufan. Jadi kalau seumpama di kota-kota yang besar ada perumahan, dengan label Citra Lane, Citra Lane itu juga mal-mal yang besar dengan label Citralen, itu adalah milik Ciputra. Kaya, orang terkaya di Indonesia. Tapi masalahnya, dia itu adalah seorang yang sarafnya itu rusak sehingga dia itu termasuk orang yang terjangkit, penyakit, mati rasa. Jadi makan lombok, makan pahit, makan asin, makan manis sama rasanya. Nemat. Nemat enggak dia punya uang banyak? Mau kamu punya uang, semuanya uangnya yang milik dia itu milik kamu. Tapi kamu juga harus merasakan seperti yang dia rasakan. Mau? Apa gunanya? Uang punya uang itu untuk apa? Untuk dinikmati. Nikmat yang paling nikmat apa? Makan. Makan sama rasanya. Makan debu, makan tanah, makan durian sama rasanya. Enak? Tidak enak. Oleh karenanya disitulah. Inti rahasia daripada ciptaan Allah Taala. Allah tidak menciptakan sesuatu kecuali pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya. Jadi kalau kamu melihat orang itu kaya. Kenapa ya? Kok dia yang kaya? Kok bukan saya yang kaya? Jangan berkata begitu. Allah Ta'ala itu maha adil. Allah Ta'ala itu memberikan, memberikan seorang itu kelebihan. Tapi di sisi lain ada kekurangan. Kamu banyak kekurangannya. Apa? Uang gak ada. Cantik gak? Ya kan? Badan gak bagus. Tapi kamu punya nikmat dari sisi yang lain. Apa itu? Kamu seorang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Nabi Muhammad suka beribadah maunya di pesantren terus ah itu kan luar biasa itu ada nikmat yang lebih dari itu semua kenikmatan kalau berujung dengan kenikmatan di akhirat nanti itu namanya nikmat tapi kalau kenikmatan kalau cuma berakhir se sebatas di dunia saja itu namanya nakmat kurang nek nggak nikmat itu namanya bukan nikmat karena nanti akibatnya suatu siksaan jadi nak nikmat na itu adalah nikmat yang berujung dan bersambung dengan nikmat akhirat itu nikmat. Nah jadi Allah Taala itu mahadir. Ada yang cantik tapi dia kurang pinter. Ada yang ada yang jelek tapi dia pinter. Ada yang cantik ahlaknya tidak baik. Ada yang jelek tapi ahlaknya baik. Nah, jadi semuanya itu ada ada apa ada. Ada kelebihan dan ada sisi-sisi kekurangan. Kamu lihat. Mungkin orang di Afrika sana. Yang hitam-hitam. Yang kalau seumpama kamu kulitmu. Diganti oleh warna Allah seperti kulit mereka. Kamu gak mau gitu. Mau gak? Gak mau kan? Nah, mereka juga gak mau seperti kulit kamu. Gak mau deh. Jadi di samping mereka itu mempunyai kulit yang hitam. Tapi mereka punya kelebihan. Kelebihannya apa? badannya lebih kuat. Dia itu lebih tahan dengan panas matahari. Walaupun seumpama dia itu terpanggang dengan panasnya matahari 4 jam, 5 jam itu gak apa-apa. Coba kamu 1 jam aja, pingsan. Nah, itulah. Jadi dari satu sisi memang merupakan sebuah kekurangan. Tapi sisi yang lain dia merupakan sebuah kelebihan. Nah, Jadi makanya seorang manusia itu tidak pernah merasa puas dengan sesuatu nikmat yang diberikan Allah Ta'ala. Selalu merasa kurang. Nah, oleh karena di dalam hal ini, hendaknya kita sebagai seorang manusia harus banyak bersyukur dan selalu melihat kepada sisi-sisi positif. Jadi pakai aji mumpung gitu loh. Artinya kalau sumpama kita ini banyak ke kekurangannya. Jangan pernah melihat kekurangan, lihat kelebihan. Kenapa? Semua ciptaan Allah itu terbaik. Jangan kamu merasa, aku kok jelek ya. Lihat di kaca kok jelek ya aku ya, misalnya gitu itu adalah orang menentang nikmat Allah taala Apakah kamu tidak percaya, tidak yakin dengan isi Al-Qur'an yang sudah pasti benar, pasti terbukti? Yakin enggak sama Al-Qur'an? Apa Al-Qur'an berkata? Yang selalu saat baca itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Apa artinya? Kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kok bilang kamu jelek sih? Jadi kalau kamu lihat di kaca kamu katakan kamu ini adalah orang yang paling cantik, gitu. walaupun itu menurut ibu, ibumu gitu. Kenapa demikian? Karena Allah Taala itu kalau me me menciptakan, mengatakan sesuatu itu pasti benar. Artinya apa? Ada kebijakan yang berbunyi apa? Uh... Uh, apa namanya? Apa yang saya selalu bagi? Bahas sebutkan tuh. Hah? Kalau apa? Coba. Hah? Hah? Apa? Sering Ustaz kan itu ide yang se kamu senangi itu. Kulusa kita ah, ingat ingat itu. Ya? Kulusa kita la kita. Ya, jadi kulusa kita la kita. Jadi setiap sesuatu yang terbuang itu nanti pasti ada yang memongongot. Ah, jadi mungkin Ustaz katakan kalian itu jelek, tapi Samiun, Pak Karim dan sebagainya itu kalian cantik, gitu. Jadi artinya apa? Kalau ada seseorang itu yang mengatakan kamu itu cantik, ya maka pasti ada orang lain yang mengatakan kamu itu jelek. Kalau ada orang yang mengatakan kamu itu jelek, nanti pasti ada orang yang mengatakan kamu itu. Di dalam Alquran sebut kuafok kokuluzi ilmin alim. Jadi seumpama kamu itu melihat di sini yang paling cantik itu Fulana. Nanti kamu lihat di luar ada yang lebih cantik. Kamu di luar sana melihat orang itu lebih cantik, eh nggak taunya di dalam kesempatan yang lain kita melihat yang lebih cantik lagi. Ah itu di dunia itu seperti itu. Tapi yang pasti kamu harus e, tegar dalam meng mengarungi kehidupan ini dengan kamu itu meyakini bahwa dalam diri kamu walaupun ada kekurangan pasti ada kelebihan. Kelebihannya itu ditonjolkan. Nanti nggak? Kelebihannya itu tonjolkan. Bukan semua presiden itu ganteng. Banyak presiden yang jelek rupa, ya kan? Nah tapi kalau bisa jadi presiden? Nah itulah. Kelebihannya itu ditampakkan. Bukan seluruh. Juara-juara. Baik dalam segala hal. Dalam segala level. Dalam segala event. Itu adalah orang yang tampak. Enggak. Tapi. Tergantung kepada orangnya. Jadi kalau dia itu bisa. E, menampakkan. Menonjolkan, menonjolkan kelebihannya. Maka dia itu menjadi juara. Ngerti enggak? Kan enggak sama. Harus yang menjadi juara dunia itu adalah e, Misalnya di sepak bola Itu harus orang Eropa Enggak, Amerika Latin juga sering Walaupun Asia tidak pernah gitu. Nah tapi kalau juara Belutangke selalu Asia Amerika tidak pernah Orang Eropa tidak pernah juara nah, Jadi semua itu Tergantung kepada Sisi kelebihan itu mau ditonjolkan enggak nah, Jadi seperti itu ya jadi jangan pernah kamu itu merasa bahwasanya diri kamu itu bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak adil pada diri kamu Tidak, Allah Ta'ala itu adil Kalau ada sisi kekurangan dalam diri kamu Pasti ada sisi kelebihan Maka tampakkan sisi kelebihannya itu Untuk menutupi sisi kekurangan nah, Jadi lihat bagaimana Imam Abu Hanifah Menunjukkan hal ini itu bahwasanya Hal tersebut itu benar Di dalam kehidupan nyata Selina Abu Hanifah pernah disodorkan Kepadanya dua saudara untuk diperistrikannya kakaknya sama adiknya adiknya cantik tapi kurang cerdas kakaknya cerdas tapi kakinya pincang pilih yang mana tergantung yang kamu pilih dalam dalam perkawinan itu apa kalau kamu pilih dalam perkawinan itu cuma syahwat kesenangan ya pilih adiknya tapi kalau kita pilih di dalam perkawinan itu adalah kelanggengan, kesenangan, kebahagiaan. Maka carilah kakaknya walaupun dia kurang. Ada kekurangannya. Nah itulah contoh bagaimana Allah Ta'ala itu memberikan sesuatu kelebihan dalam satu sisi dan kelebihan lain di dalam sisi yang lain. Jadi gak mungkin ada yang sempurna. Gak mungkin. Di dunia ini gak ada yang sempurna. Kita lihat satu saudara saja. Satu saudara. Kamu kan pasti punya saudara. Berlima, berenam, bertujuh Ada yang cantik tapi begini Ada yang jelek tapi begini Jadi ada tapinya, semuanya ada tapinya gitu Semua orang itu ada e, tanda kutipnya Jadi tapi Dia itu jelek tapi, dia itu cantik tapi Jadi semuanya ada tapinya gitu nah, Oleh karena itu Jadi tidak mungkin Allah Ta'ala itu menciptakan di dunia ini Seluruhnya itu sesuai dengan harapan orang itu, enggak, enggak mungkin Enggak ada orang yang senang itu, enggak ada Seperti saya ceritakan tadi Bagaimana seorang insinyur Ciputra yang kaya raya punya harta di setiap kota di Indonesia ini punya harta. Tapi ternyata dia tidak bisa merasakan. Tidak bisa menikmati harta yang dia punya. Nah, ini adalah suatu kerugian. Nah tapi itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Karena juga ada seseorang. Yang dia itu selalu meneliti. Membuat sebuah penelitian tentang apakah ada. Di dunia ini. Seorang manusia yang hidupnya selalu senang. Selalu bahagia. Tidak ada susahnya. Tidak ada sumpoknya. Akhirnya apa? Diteliti di kota Baghdad semuanya. Semuanya yang dilihat dia itu orangnya senang. Ternyata ada tidak senangnya. Ada tidak bahagianya. Sampai dia itu melihat seorang yang bernama Ibn Jarir. Ibn Jarir ini seorang kaya raya. Dia itu loman orangnya, sehingga dicintai oleh banyak orang, cintai tetangganya, dicintai oleh masyarakat Baghdad karena dia itu orang yang loman. Dilihat, dari sisi apapun dia itu sempurna. Kekayaannya banyak, rumahnya mentereng, dia dihormati orang, masyarakat itu mencintainya dan sebagainya. Pokoknya sembuhkan di mata anda pada dirinya. Setelah dia itu teriti selama tiga bulan namanya, akhirnya dia putuskan bahwasannya tidak ada satu orang pun yang hidup bahagia. Seluruh keinginannya dan harapannya telah sana, kecuali Ibn Jarir. Sehingga dia mengatakan mahat mustari illa Ibn Jarir. Mahat mustari, artinya mahat mustari tidak ada orang yang senang. Kecuali Ibn Jarir saja, selainnya tidak ada yang senang. Dia umumkan itu terus, dia ucapkan. Karena dia merasa bahwasannya penelitiannya itu berhasil sampai ucapan itu kedengaran oleh ibn Jariyar, begitu dengar oleh ibn Jariyar maka dicari orang itu setelah ketemu dibawa ke rumahnya, ayo dipersilakan ke rumahnya. Boleh ke rumahnya, maka dia diperlihatkan rumahnya yang indah, sehingga dia itu tambah yakin bahwasanya penelitiannya itu benar dengan dia mengatakan doh akan aku bilang mahat mustadi ilah endah, diperlihatkan isinya empat cantik cantik semuanya. Dia perlihatkan kepada hartanya yang banyak di dalam gudang penyimpanan harta Dilihat. Akhirnya apa? Dia tambah yakin bahwa saya perlihatannya itu benar. Kamu tetap masih mengatakan bahwasanya aku adalah orang yang paling senang hidupnya? galia ya. Masih. Bahkan tambah yakin, katanya dia. Kalau begitu ayo ikut aku ke dalam kamarku. Dibawa ke dalam kamar. Dibawa ke dalam kamar. Begitu dibawa ke dalam kamar maka dibuka bajunya begitu dibuka bajunya di belakangnya itu banyak luka-luka, keroak-keroak di belakangnya itu nah, setiap lukanya itu ada ulat-ulatnya gitu. apa kata dia kalau seumpama kamu mau mengalami seperti aku lama ini aku menjadi kamu dan kamu menjadi aku, aku lebih memilihnya semua hartaku milik kamu asalkan kamu mau menanggung seperti penyakitku ini dan aku menjadi seperti kamu Terkaget-kaget dia. Ya, sok. Karena ternyata penelitiannya tidak benar. Barulah dia omatakan. Mahat mustari hatta Ibn Jarir. Enggak ada orang yang senang di dunia. Walaupun Ibn Jarir tidak ada. Jadi cukup satu bukti bahwasannya di dunia ini tidak ada orang yang senang. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Jadi alam semesta ini semuanya itu. Langit, bumi, matahari, bulan, surga, neraka. Itu diceritakan karena Nabi Muhammad. Dengan dasar... Firman Allah Ta'ala dalam diskusinya yang berbunyi. Lawla kalau laka, laka ya Muhammad ma'kuli kotil. Afla kalau bukan karena engkau wahai Muhammad. Maka Allah tidak menciptakan alam semesta ini. Tapi lihat bagaimana kehidupannya. Waktu itu lahir. Dia bisa menemui ayahnya. Ayahnya meninggal. Dia lahir dalam badan yatim. Kemudian. Dia tidak tinggal hidup lama sama ibunya. Tapi langsung dioper kepada Sayyidatunah Halimah Sa'diya. Empat tahun sama dia. Dua tahun sama ibunya. Setelah dua tahun sama ibunya meninggal dunia. Ibunya. Dari kecil sudah ibunya meninggal dunia. Setelah itu dia kumpul sama Sina Abdul Muttalib kakeknya. Tanpa ayah tanpa ibu beda dong. Kenikmatan yang dirasa. pengayoman yang dirasa. Dari seorang cucu dari kakeknya. Ketimbang seorang anak dari orang tuanya. Pasti lebih banyak dari orang tua. Sendiri ketimbang kakeknya. Sampai kemudian baru dua tahun dia disayang. Bahkan dilebih, di, di, lebih disayangi oleh Sena Abdul Muttalib itu. Melebihi daripada anak-anaknya sendiri. Meninggal dunia. Kemudian 8 tahun dia sudah ditinggal oleh semuanya. Tinggallah dia bersama siapa? Pamannya Abi Talib. Tinggal bersama Abi Talib, Abi Talib orang tidak punya. Anaknya banyak. Nabi SAW bukan orang tidak tahu diri, tahu diri. Sehingga karena dia sudah harus tinggal bersama Abi Thalib dan itu adalah pesan daripada ayahnya sebelum meninggal dunia, yaitu Abdul Muthalib, maka di saat itulah maka dia itu tahu diri dengan menjadikan dirinya itu sebagai pengembala kambing dengan upah. Setiap hari dia itu mengembalakan kambing untuk orang-orang Arab Makkah. Pulang dia dapat upah, upahnya diberikan kepada si Nabi Thalib. Diberikan uangnya, belikan makanan. Untukku dan untuk saudara-saudaraku. Coba lihat. Itu kehidupan Nabi. Jadi masa kecilnya itu dihabiskan bukan dalam keadaan senang. Tapi dalam keadaan susah. Setelah beliau itu. Dalam keadaan menjadi Nabi. Lebih-lebih lagi. Berapa banyak godaan, gangguan. Bahkan dikatakan aku tidak pernah mendapatkan seorang Nabi. Yang gangguannya lebih berat daripada gangguanku. Nabi SAW lebih berat gitu. Nah, jadi kok bisa-bisa aja kita itu berharap Kita itu hidup Di dunia itu dalam keadaan senang Tanpa ada susah, itu mustahil Jadi katakan mustahil Tidak mungkin Tapi orang yang senang ada Siapa orang yang senang hidup di dunia Orang yang senang hidup di dunia adalah orang yang mengetahui Dengan statusnya Kalau itu mau senang Di dunia ini, maka Ketahuilah dengan status kamu Siapa kamu kamu itu adalah seorang Tuhan atau hamba Allah. Kamu Allah apa hamba? Hambanya siapa? Berani bersumpah? Berani bersumpah kalian itu adalah hamba Allah? Nah, kenapa kok menentang terus sama Allah Taala? Dikasih satu yang terbaik dibilang nggak cantik, dikasih jerawat yang baik, nabi bilang marah-marah ih kenapa keluar lagi jerawatku sudah dicoba-coba ini, hah? Kan Allah yang kasih. Jangan menentang, Allah itu mau memberikan sesuatu yang terbaik Di balik itu pasti ada hikmahnya Keluar jerawat, keluar hilang penyakit satu Yang lebih parah Mau kamu, gak berjerawatan tapi kena kanker Mau? Nah itu yang terbaik sudah Jadi satu kali jerawat itu berarti Kamu itu dihindarkan Dari beberapa penyakit yang lebih akut Mana mendingan Jangan kamu katakan Ya Allah kenapa jerawatnya di sini gak dipantat aja Ya Allah gitu Allah yang lebih tahu. Jadi kalau di pantat itu enggak berarti mungkin. Kalau kamu tidur, kamu jongkok, mau apa, mau buang air kalau di pantat kan repot jadinya sakit terus. Tapi kalau di muka kan tidak. Nah, masa muka taruh di apa di tempat kagos gitu. <tid> kan tidak gitu. Nah, faham? Jadi apa yang diatur Allah itu yang terba, terbaik. Jadi ketahuilah status kita sebagai seorang hamba Allah. Ada pilihan? Ya, ada pilihan ya bagaimana seorang Sayyidina Abdul Adin Ibrahim bin Adham. Ketika mendapati seseorang hamba, yang ketika semua penduduk Baghdad akan melaksanakan sholat istisqot, tiba-tiba dia mendengar seorang budak yang jadi bersujud dan dia meminta, Ya Arab, demi cintamu kepada aku, turunkan hujan kepada penduduk Baghdad. Saat itulah kata Zedina Ibrahim Ibn Ahtam Dengan mata kepala kuku melihat Yang namanya awan yang tadinya berjauhan Langsung berdatangan berkumpul Kemudian tidak lama kemudian turun hujan Sebelum mereka melaksanakan solat Siskor Berkata doanya Seorang budak Kulitnya hitam Budak yang lemah Tapi lihat bagaimana dia itu berdoa Meminta kepada Allah Ta'ala dengan cintanya Allah kepadanya turunkan air hujan Dituruti oleh Allah Ta'ala Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan kam min abdin لو اقسم على الله لاعبره berapa banyak orang itu yang kalian lihat tuh hina bukan orang bukan kamu lihat ini adalah orang yang Masya Allah. tapi kalau dia itu meminta kepada Allah taala pasti akan dikabulkan permintaannya nah ini termasuk ini sehingga apa diteteni sama Ibrahim Al-Fatihah. siapa dia di mana rumahnya diikuti sama dia sampai pada esokan harinya maka dia itu datang ke rumah yang dia itu masuk ke situ untuk apa? Membeli budak tersebut. Karena dia merasa bahwasanya orang itu adalah orang wali, orang soleh. Begitu dia datang kepada pemilik rumah itu, dia bilang, aku akan membeli budakmu. Istilahkan yang mana saja, karena ini Ibrahim Adham sangat terkenal. Dia orang kerajaan. Maka dilihat, dikeluarkan, dia punya budak 40 orang. Semua gak ada cocok. Enggak, bukan yang ini. Yang mana lagi, kalau ada satu orang, tapi dia itu gak, ber gak berguna. Gak kuat, mau ini gak kuat, mau ini gak kuat ah Coba keluarkan, apa gitu keluarkan, ya itu orangnya Biarkan aku beli dia Kok beli itu sih, seserah kamu Mau kasih berapa, ya itu gak berguna bagiku Dibeli oleh dia Begitu dibeli, sudah Dibawa ke rumahnya Sehabri Minat Ham Begitu dibawa ke rumahnya Sehabri Minat Ham Ditanya, kamu biasa makan apa Makanan kamu apa, maksudnya kan mau dihormati Sehabri Minat Ham Pakaian kamu itu apa Kamu biasa melakukan apa, apa jawaban dia Wahai Tuan-ku, apakah seorang hamba itu memiliki ikhtiar, memiliki pilihan kepada Tuhan, kepada Tuannya? Pakaianku adalah yang diberikan oleh Tuanku. Makananku adalah yang diberikan oleh Tuanku. Pekerjaanku adalah pekerjaan yang diwajibkan oleh Tuanku, gitu. Nah, disitulah di maka dia itu menjadi sebab dia itu bertobat kepada Allah Taala. Apakah ada seorang hamba itu mempunyai pilihan? Enggak ada punya pilihan. Kita cuma menjalani, gitu. Jadi jangan sok-sok kamu Sebagai seorang hamba. Kita gak punya pilihan apa-apa. Serahkan pada Allah. Allah yang menentukan segalanya. Allah yang lebih tahu. Bukan kita yang lebih tahu. Jangan sombong-sombong. Orang semacam itu berarti orang yang terbius dengan godaan setan Yang ingin mengganggu, menjerumuskan dia ke dalam dosa demi dosa. Karena dosa yang terbesar itu apa? Dosa yang terbesar itu apa? Menentang ketentuan Allah. Menentang ketentuan Allah. Ya Sama termasuk syirik dan sebagainya itu adalah menentang ketentuan Allah SWT. Oleh karena itu Kalau kita itu hidup dengan status semacam ini Maka kita hidup senang Jadi apapun yang terjadi Kamu yakin Allah tidak menentukan sesuatu kecuali yang terbaik Oleh karenanya ketika Nabi Rasulullah masuk ke dalam masjid Mas, Nabi Rasulullah itu tertawa sendirian Tersenyum sendirian Tidaknya oleh siapa kasi diri Rasulullah Kenapa aku melihat engkau tersenyum sendirian Maka di saat itulah beliau jawab ajaban li amril mu'min sangat mengherankan urusan orang mukmin ini. Di mana Nabi Muhammad saw melanjutkan hadis tersebut dengan mengatakan Inna Allah alayyak di kadoaan illa wakana kayoran lah. Sesungguhnya Allah Taala tidak menentukan su suatu ketentuan kecuali yang terbaik padanya. Apapun itu. Nah, jadi jangan jangan kamu katakan lima kaifa lam dan lain sebagainya itu semua itu adalah perkataan orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengetahui bahwasanya statusnya dia sebagai seorang ham. Amba, jadi ikuti aja, ikuti. Oh, aku harus begini ya? Ya, begini. Oh, ternyata salah. Berarti aku harus begini ya? Ya, begini. Ikuti terus saja, kita ikuti. Nah, pasti di situ ada baiknya. Itu orang yang bahagia. Tapi kalau menentang, susah. Susahnya nggak berarti apa-apa. Misalnya apa? Kamu bawa piring, piringnya pecah. Kamu susah? Kamu marah-marah? Emang kalau marah-marah penting itu apa perinya itu kembali lagi rrrr, langsung jadi-jadi lagi, ah? Atau kalau susah kepikiran, oh, nangis nanti kembali lagi uangnya yang hilang kembali lagi gitu. Apa gunanya nangis itu? Ah? Apa gunanya itu marah-marah itu? Bahkan menambah dosa. Tapi lihat bagaimana ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Sedang Aisyah itu mempunyai barang wadah yang paling geman-eman Ternyata disenggol oleh Anas bin Malik, pecah. Marah sedang Aisyah. Itu marah apa Tuhan Yesus Salaam? Kalau biarkan. Kelumah kutip. Segala sesuatu yang tertutupkan Allah Ta'ala pasti akan terjadi. Dan segala sesuatu yang tertutupkan pasti yang terbaik. Eh, jangan kau marahi dia. Karena apa Dia itu cuma menjalankan saja. Gitu. Mana ada sih orang yang diciptakan Allah Ta'ala untuk marah-marah? Atau untuk dimarahi? Ada kamu? Ada kamu di antara kamu yang mempersiapkan diri untuk dimarahi orang. Ada? Artinya apa? Kalau sompah terjadi sesuatu itu dilakukan tanpa setengah, nggak ada orang sengaja di dunia itu mau dimarahin. Aku hidupku mempunyai sebuah misi, misinya apa? Dimarahin orang terus, ada kayak gitu. Jadi nggak mungkin lah, gitu. Artinya kalau dia terjadi sudah. Nah, jadi begitu terjadi sesuatu, tak langsung ingat. Allah, uang kamu, eman-eman, celengin. -eman, Pas waktunya sudah mau di buka, elengannya diambil orang. Alhamdulillah. Gitu. Habis nah, dia apa? Bukan terbaik. Coba semua diambil oleh kamu, kamu belikan motor, belikan ini. Akhirnya kamu naik motor, truk ditabrak truk, digilas kepalanya hancur habis. Itu yang terjadi. Bersyukur enggak? Enggak sampai sebegitu terjadinya. Nah, jadi semuanya Allah yang mengatur, Abai, yang tentukan itu yang terbaik itu. enggak? Nah, jadi kasih sayang Allah kepada kita melebihi daripada kasih sayang orang tua terhadap kita. Contohnya kata Imam Ghazali begini. Seumpama, seorang anak, misalnya seperti Salim, minta maaf Ustaz, belikan sepeda motor B. Maksudnya belikan, Ustaz? Usia anak-anak Ustaz. Sebagai orang tua yang mengasihi, Ustaz harus mengikuti permintaannya, gitu. Justru kalau Ustaz belikan apa? enggak sayang. Masa anak seperti Salim itu minta sepeda motor, Ustaz belikan sepeda motor? Kalau saya belikan sepeda motor pasti dia itu akan celaka karenanya. Dia gak kuat dong. Orang megang aja gak kuat kok. Mau dibelikan sepeda motor. ah makanya gitu loh. Kau minta ya Allah setiap hari ya Allah. Jodoh, jodoh, jodoh, jodoh. Kok belum datang juga gitu loh. Bukan Allah itu gak sayang sama itu. Enggak. Karena Allah tahu kamu belum siap. Gak gampang orang kawin. Gak gampang. Tanya sama orang sudah-sudah kawin tuh. Lihat. Emang enak jadi eh, jadi istri? Tanya sama ustaz ini. Enak jadi istri? Enak gak? Ada enaknya ada, nggak enaknya. Tapi nggak enaknya lebih banyak kita diatur-atur suami, di perintah-perintah suami, bikin marah suami nggak boleh, bikin bikin sumpah aja suami nggak boleh. Emang enak kayak gitu kan? Kamu kan bebas mau ngemain apa aja nggak ada yang larang, ya kan? Mau naik pohon kayak nggak bapak tega mau perempuan, ya kan? Ada yang larang? Nggak ada yang larang. Mau tiduran, mau ini, cuma kamu nggak ada yang larang. Nah, tapi kalau sudah punya suami, oh, waktu nya suami mandi siapkan pakaiannya, waktu nya suami makan siapkan makannya, suami mau pergi harus ceria wajahnya, suami baru datang harus ceria wajahnya, dipaksakan, iya harus terpaksa begitu. Kalau kamu nggak siap ya jangan kawin dulu. Nah ternyata Allah tahu kamu itu belum siap, makanya nggak dikabulkan doanya gitulah. Nanti nggak, nah, sama halnya seperti kalau salim minta mau. Motor. Kalau motor-motoran nah, Ustaz belikan Kalau mau jadi suami-suamian Kalau Ustaz mau suami-suamian Ustaz pinjemkan nanti ada di rumah itu boneka besar gitu. <laughs> kalau suami-suamian bisa nah, Tapi kalau suami beneran kayaknya belum siap Makanya belum dikasih oleh Allah Ta'ala Jadi sabar dulu ya Sampai kamu itu sudah siap Kalau sudah siap pasti Allah akan memberikan Allah itu sayang lebih sayang daripada orang tua Kalau kita minta para orang tua dikasih gak? Kalau baik, menurut orang tua, pasti kalau orang tua itu mampu dikasih, ya kan? Allah gak ada yang gak mampu. Pasti mampu. Cuma pertimbangnya cuma satu aja. Baik apa tidak buat kamu. Nah, jadi itu itu bedanya antara orang tua sama Allah. Berarti Allah lebih kasih sayang melebihi daripada orang tua kepada kita. Karena orang tua ada batasnya, tapi Allah tidak ada batasnya. Nah, jadi biasakan semacam itu, pasti kamu hidup bahagia. Yang terakhir tuh. Kamu itu merasakan rasa yang pahit. Dari jadam, dari obat, dan sebagainya. Tapi aku tidak melihat sesuatu yang lebih pahit daripada kita butuh kepada orang. Jangan biasakan butuh kepada orang. Kenapa? Sakit. Hati itu rasanya sakit. Lebih pahit rasanya melebihi daripada pahitnya makan jadam. Lebih sakit daripada dihujam oleh pedang. Kalau orang sudah... Butuh pada orang, jangan pernah butuh pada manusia. Siapapun dia, faham tidak? Jangan pernah butuh pada manusia, karena kalau sudah butuh pada manusia, kamu itu diperbudak olehnya. Tapi kalau kamu merasa butuh pada Allah Taala, kamu dimuliakan oleh Allah Taala dijadikan sebagai kasihnya. Apapun yang keinginan kamu akan terlaksana. Tapi kalau kita butuh pada manusia, manusia itu akan memperbudak kita. Istakbid guluban nas bilfulus. Kalau kamu ingin memperbudak manusia, maka perbudaklah mereka itu dengan uang. Maka orang yang dermawan itu, nah itu adalah orang yang paling banyak pengikutnya, karena apa apapun yang diperintahkan kepada mereka yang pernah diberikan kebaikan olehnya, maka pasti dia akan dituruti. Tapi Allah Taala tidak mengharapkan yang semacam itu. Nah itulah manusia bedanya. Nah jadi jangan pernah kita butuh pada orang. Nah oleh karenanya supaya kita tidak butuh pada orang seperti yang terjadi kepada Syeikh Hasan bin Ali bin Habib Taalib ingatkan, Syeikh Hasan ini adalah cucunya Nabi. Jadi ketika Nabi Isa meninggal dunia, beliau itu masih berumur 7 tahun sekitar. Berumur 7 tahun. Beliau itu sering dikecup oleh Nabi, disayang oleh Nabi sampai beliau itu pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi "Ini putraku ini, dia nanti akan mendamaikan antara dua golongan yang yang hampir saja akan berperang." Dia ini adalah tuan pemimpin daripada pemuda-pemuda ahli surga. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian kepada tentang Imam Hasan. Ternyata semua ucapan Nabi itu benar. Ah ini sebagai pertanda bahwasanya kalau semua ucapan Nabi benar, yang sudah berlalu itu sudah benar tentang Sayyidina Husain benar, tentang Sayyidina Hasan benar, tentang Sayyidina Husain kan ingat kan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan debu di dalam botol Berikan kepada Sayyida Maimunah. Lalu dia berkata kepadanya kalau nanti debu yang dalam botol ini berubah menjadi merah, berarti itu pertanda putraku Husain meninggal dunia. Subhanallah, begitu Selina Hussein meninggal dunia di Karbala itu, maka itu isi tanah itu yang disimpan oleh Selina Mahimunah itu berubah menjadi darah. Benar? Terbukti tidak? Terbukti. Semua dicapkan Nabi Muhammad SAW terbukti. Jadi supaya kita itu faham bahwasannya apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW itu terbukti. Percaya kepada Nabi. Jangan percaya kepada setan. Jangan percaya kepada Iblis. Yakinlah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu tidak membawa ajaran kecuali untuk menyenangkan umatnya. Membahagiakan umatnya. Nah, sehingga Nabi saw itu pernah Syeikh Hasan itu setelah dia itu setelah Imam Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka langsung yang diangkat menjadi khalifah Syeikh Hasan. Tapi kan pada waktu itu Sahabat Muawiyah itu kan juga masih menjadi khalifah juga. Sehingga pengikutnya Syeikh Ali bin Abi Thalib yang sekarang itu e, membayi Syeikh Hasan, mereka itu ingin berperang untuk, untuk supaya khalifah itu jadi satu. Akhirnya, Sayyidina Hasan tidak mau. Biarkan saya mengalah. Itulah mendamaikan antara dua golongan. Sayyidina Hasan menulis surat kepada Mawiyah, aku bersedia untuk membayar kamu. Asalkan kamu begini-begini ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya, dia itu mendapatkan uang sekian besarnya setiap tahunnya. Akhirnya, Pak, disetujui. Suatu saat, uang yang seharusnya dia dapat ini terlambat sampai seminggu lamanya. Sehingga dia nunggu-nunggu perasaannya enggak enak, nunggu-nunggu kepada, kenapa kok enggak belum datang juga utusannya sahabat Muawiyah ini? Nah, gitulah. Sampai pada malam harinya dia bermimpi, bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda kepadanya, 'geliat Hasan, Mislukah. seperti engkau, terjeminal khalik, kamu mengharapkan kepada seorang terjeminal makhluk, berharap kepada seorang makhluk.' Maka kata Sekarang Asam, kelihatan bagaimana? Yang harus aku lakukan apa yang lagi? Memang keuanganku tergantung kepada dia. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Gal baca doa ini. Doa yang biasa saat baca itu habis sholat. Allahumma gzib fi galbi roja'aka waktu roja'i amman siwak hatta lanarju ahad dan gairaka Allahumma watofatanhu kawati wa kasurahuhu wa amali walam tantaheilahirubati walam tablukhu masalati walam yajri'ala al lisani mimati ta'hadin awali naula akhir dan menelikin fakhus sunahhi arbab ya alamin. Kalau kita berdoa semacam itu kita akan tidak butuh pada orang. Orang butuh pada kita, tapi kita butuh pada Allah. Tiada kita kita tidak butuh pada orang. Jadi kapan kita butuh batuan? Ada aja. Nah, subhanallah begitu dibaca oleh Syaikh Hasan, tiba-tiba langsung keesokan harinya langsung datang. Pemberiannya ma'wiyah yang disyaratkan itu bahkan dua kali lipatnya dia terima itu. Sehingga pada saat itu setelah dia terima malamnya dia bermimpi lagi datunya ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana keadaanmu sekarang? Buker ya Rasulullah. Alhamdulillah semuanya itu sudah ada. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hakehadal man, ha lebih yerjul khaleq, walem yerjul makhluk. Begitulah orang yang mengharap kepada khaleq dan tidak mengharap kepada makhluk. Makhluk, nah, dia itu digampangkan urusannya oleh Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk yang semacam itu. Semoga kita tidak pernah bergantung kepada makhluk, tapi bergantung kepada Allah. Jangan pernah e, mengkaitkan cinta kita kepada manusia. Rugi. hatta kepada suami, hatta kepada orang tua. Jangan, Pada Allah. Bahkan mereka itu adalah sebuah wacana. Sebuah perantara kita kepada Allah. Tujuan kita bukan suami itu. Tujuan kita bukan orang tua kita. Tapi tujuan kita itu adalah Allah. Kenapa saya berbakti kepada suami? Kenapa saya berbakti kepada orang tua? Karena Allah. Bukan dia tujuannya. Aku tidak berharap pada dia. Coba lihat bagaimana orang perempuan-perempuan dahulu yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ketika suaminya itu akan pergi. Maka tetangganya itu datang kepadanya seperti layaknya perempuan-perempuan yang ada. Selalu membuat was-was. E, memprovokasi supaya dia itu berani kepada suaminya dan sebagainya. Mencegah suaminya itu e, berbuat kebaikan. Ketika si suaminya itu mau berangkat haji. Berapa kok yang e, yang diberikan oleh suamimu? Uang yang ditinggalkan, cukup apa tidak buat kamu buat anak-anakmu? Apa jawaban dia? Yang pergi itu adalah akil akilul rezek, wa li tabirazik, fa marrazak, fa wa mai bagin, wa la Jadi yang yang pergi ini bukan bukan pemberi rizki, yang pergi itu adalah pemakan rizki. Sekarang pemakan rizki pergi dan yang memberikan rizki tetap ada bersamaku. Kok kenapa kita bingung? Tu, jangan pernah berharap pada manusia. Siapa pun dia. Jangan berharap kepada orang tua. Jangan berharap kepada suami. Jangan berharap kepada anak. Tapi haraplah kepada Allah Ta'ala. Jangan kita itu melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Kenapa? Toh mereka nanti setelah kita meninggal. Tidak ada satu pernyata mereka yang mau bersedia menemani kita di kubur. Ada yang menemani? Ada yang menemani? Itu kenyataannya. Kalau kamu itu ingin tahu. ya, Kalau kamu ingin tahu bagaimana. Bagaimana kamu nanti setelah mati? Kan kamu tahu ingin tahu nanti gimana ya? Saudaraku gimana? Suamiku gimana? Istriku gimana? Ayahku gimana sebagainya? Orang yang seperti kamu itu banyak. Orang yang seperti kamu banyak kan mau lihat seorang wanita yang tinggal oleh suaminya. Nah, lihat janda-janda itu. Sekarang nyesal enggak dia mereka? Sekarang enggak ada suaminya. Nah, itulah yang akan terjadi kepada kamu nanti. Kamu ingin melihat Seorang suami ditinggal oleh istri, ah, banyak kan? Banyak, senang apa tidak? Senang bisa kawin lagi. Nah itulah yang akan terjadi pada kamu. Kamu ingin melihat seseorang ketika ditinggal oleh mati oleh orang tuanya gimana? Anak kita tuh gimana? Lihat aja banyak anak-anak yang ditinggal orang tuanya gimana? Pertama kali aja hari pertama nangis, hari kedua nangis, hari ketiga nangis, habis itu kan ada. Lama kelamaan kita akan dilupakan. Ya itu yang akan terjadi kita ber, kita akan terpaut kepada mereka, kita akan bergelantungan kepada mereka? Tidak, jangan bergantung pada mereka. La tarjumnal makhluq, tapi urju al khaliq. Gedar sendiri akan mati sendiri, ditanya sendiri, dihisabnya pun juga sendiri-sendiri. Ya, jadi kita minta kepada Allah taala semoga kita bukan termasuk yang bergelantungan dengan orang, yang berpedoman dengan orang, yang yakin kepada orang tapi yakinnya kepada Allah. Semuanya itu adalah sarana untuk mendapatkan ridha Rido Allah swt dan rido Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahazinnya walikulinaatin salihah dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang dirido Allah taala pada malam ini termasuk yang dicap sebagai ahli surga, yang dicap sebagai diharamkan jasadnya daripada api neraka, yang dicap hatinya sebagai hati yang bersih, hati yang mau menerima dengan syariat Allah dan Nabi hati yang mau menerima dengan kebaikan, menolak dari segala macam kebatilan. Allahazinnya walikulinaatin salihah wa lama nuzhaul falateha.